Halo. Halo. Iya. Dengan Pak Joni, ya Pak? Oke, ya, y a oke, silakan Pak. Oh iya, jadi、uh, kalau menurut saya, ya, saya kan juga、uh, orang dari Jawa. <gülüyor> itu juga、uh, kalau lihat rapat-rapat、uh, itu ya, RS, KPR, atau rapat-rapat itu ya, itu juga、uh, apakah mereka itu siwanya, itu s e s a n a ya, maksudnya pandai untuk... <gülüyor> otakatek, otakatek gitu ya pengalaman saya saya ini pernah bisa bilang, oh ini tidak bisa jadi kalau, kalau ini, ini keliru, tapi m emang orang-orang begitu mas, dari、eh, kebiasaan, dan itu harus dirubah mental, meskipun agamanya itu kuat, tapi kalau pola berpikirnya itu lemah gitu, jadi itu jadi itu yang harus dirubah paradigma u a t u k orang-orang s u l u a t r u h Indonesia, itu aja Pak baik, terima kasih Pak Joni Pak Adi, selamat siang, s i l a k a n Pak スタジオのパーリーとでやんまたんでたエルバワーとんどん corruption、アルシモエル、リアタックミンピンやん、プランイウント、キダアダタングン、キダアダ、ウタンボディ、パデシャパポン、レデジネ、ブリオティダビザ、ブルクティカナヤ、ジャムラサ、アダウタンボディ、パラプンドゥコンデモカプネアサトゥピシャバータイト、キナパディアンガマウ Menindak Nazarudin Ternyata Nazarudin itu memberikan、eh, Sumbangan Tiap tahun kepada Partai Demokrat Makanya dia diangkat sebagai pendara nah, Saya juga、eh, Berpendapat bahwa p e m b e r a n t a s a n korupsi bisa dimulai dari bawah Tapi ya kita mulai Dari yang kecil-kecil, dari keluarga ya, Dari pendidikan anak-anak kita Itu juga eh, eh, Kasus pencertekan masalah itu、eh, Berangkat dari tidak berjalannya Uh, uh, sistem uh, pendidikan di dalam keluarga yang paling kecil itu itu aja terima ya, kasih ya baik Pak Adi terima kasih untuk partisipasinya selanjutnya Pak y o n o s i l a k a n Pak ya selamat siang s e b t u l n y a masalah korupsi ini sebetulnya bisa dengan mudah kalau yang namanya pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah bersungguh katakan bahwa、uh, koruptor itu berusaha melakukan pembangkutan terhadap negara ini Artinya apa makar dan bagaimana hukuman makar itu kita laksanakan? Ya, kalau hukuman mati atau hukuman tembak ya. Dan yang kedua adalah bahwa bila itu dilakukan oleh aparat negara atau katakan -kata pegawai negeri, karena dasarnya pegawai negeri itu disumpah pada waktu... diangkat sebagai pegawai negeri untuk mengabdi jabat tugas kepada negara bila perlu nyawa dikorbankan ya baik Pak Yono terima kasih selanjutnya ada Ibu Lina s i l a k a n Ibu ya terima kasih menurut saya itu koruptor itu lebih kejam daripada teroris ya kalau teroris cuma kesalahan pemahaman tentang a k i d a h kalau disini memang sudah moral, agama, iman d a h tidak ada jadi sulit sekali untuk menghapus korupsi memang di negeri kita ini Kalau mau, pemerintah itu sebenarnya simpel sekali. Bikin semua orang itu harus punya satu rekening. Tidak semua orang bisa punya rekening 4, 5. Itu membuat celah orang untuk korupsi. Kalau sudah satu orang punya dana sekian miliar, i t harus dicurigai sama pemerintah. Jadi itu berfungsi, p p u a p k Jadi nggak akan ada korupsi. Cuma satu rekening, pajaknya ke situ juga. Gimana mau korupsi? Nah sekarang... Dana-dana yang dikorupsi itu disebar Keluarganya, istrinya, ring satu Tetangganya, pembantunya Punya rekening sekian miliar Ya, baik Ibu Lina Terima kasih, selanjutnya terakhir Pak m u l y a Iya Kalau menurut pendapat saya Emang ini hal yang Tidak mudah ya, u n t u a k a merubah、uh, Suatu tatanan yang memang sudah cukup l a m a Karena kalau kita tinjau、eh, pada masa Orde Baru dulu sekitar 30 tahun bahwa memang pejabat kita, pegawai negeri, baik itu sipil m a u p militer, itu memang sebenarnya tidak layak dalam arti kata penghasilan mereka.、Eh, jadi memang selama 30 tahun itu sehingga terciptalah budaya korupsi. Mungkin kalau dari awal kita sudah cukup hidup b i s a layak gitu ya, penghasilan cukup. Mungkin budaya itu t i d a k akan berkembang. Nah jadi memang butuh waktu lah untuk m e r u b a h tatangan yang memang sudah、e, lama ya Karena kebiasaan pejabat kita ini ya memang dulu mereka tidak cukup ya dan、nah, Penghasilan k e i n g i n y a ya dibandingkan dari sektor swasta gitu ya、nah, itu saja kenapa Pak Roy selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak Roy Ya menurut saya belum terlambat untuk memulai segalanya ya Kita mesti berbenah dari sisi sistem kita terutama Bagi para pelaku koruptor itu Pemerintah harus membuat Satu undang-undang Yang membuat koruptor-koruptor itu Terutama koruptor Penegak hukum ya Yaitu dihukum s o m o s hidup atau bahkan dihukum mati、gitu. Nah Itu s a y a r a s a yang bisa Kami s a m p a i n g k a n Terima kasih Pak, Pak Aryo, selamat sore Selamat sore Bu、uh, Menurut c a t a Tani ini, nenek moyang kita Kita itu sudah memasuki zaman ini, t u Zaman apa itu namanya? Kita itu sudah、e, bangsa kita, itu sudah dikutuk sama nenek moyang kita, dan kita sekarang jadi yang menanggung akibatnya. Itu diobatin, apapun itu nggak bisa. Memang sudah begitu hukumnya. Terima kasih, terima kasih Pak Aryo. Pak Jack, selamat sore. Selamat sore. Silakan, oke, memang menyedihkan ya. パティアンパレックとカナンラコメンティ。l ティアンアプリでキッチンブランニー、シャチャラテガス、マラコカンランカランカ、ヤンディアロスカン、プレキ italia、カマンデベア、リマラトシュタ、ハニャ、シャトタウン、パクーラ、ジュティアフューン。ビギナイアムのニューカンバー、リダキタピナコミットマニャンテガス、シャクラニャサトチャラ、パスピエ、ムキンマポカサトコプト マリケデファンキータ、プレシーガン、デンカーダー、シャワー、トゥヤン、ディフィダー、トゥナギ、アネイト、チャラジャン、ヤンワールド、バタン、タピアンケデファンニー、アルスティック、モライ、デフェッサー、トゥ、コメント、ヤンバ、デファンニアン、デファンニアン、デファンニアン、デフデファンニアン、デファンニアン、パー、ク、パディ、サマ、ソレ、パ、パ、ロディ、トゥ、シュラ、パ、ロディ、トゥ、トゥ、 マカシカンカフェ u パー・ウディー、パー・ビディン、a マスレー、シラー・カフェで、パー・リザメントのバーロン。 Cuma kalau d i b a h dulu, DPR-nya a g a m korupsi. Kalau sekarang kan DPR-nya korupsi, sekarang lebih parah. Sebetulnya itu kalau zaman dulu lagi, saya masih kecil, zaman p a h a t itu berani t untuk pahat u m e m b e r a n t a s orang yang jahat itu t i d a k m a k i Jadi dia bikin pelasukan khusus. Kalau p e k a i undang-undang kan susah. Undang-undangnya selalu diperlemah. Kaya berita kan... Kalau、oh, DPR kita kalau suruh bikin undang-undang yang kejam, yang tegas itu, n g g a k mau, karena DPR sendiri kan korupsi. Makanya menurut pendapat saya dari masyarakat kecil, itu dari presiden harus bikin keputusan, keputusan, keputusan yang tegas, jadi bikin pasukan khusus. Kalau yang udah kena korupsi, udah diculik, dimatikan aja bisa y a k g mati. Kalau presiden... ジミーさんはい マレカイトはバニャー、アジャリ、デペア、パイカイ、マンハラン、ハラン、リポンタジー、ピアタン、サティ、スパナハティ、ピカー、ウナウンタン、テロリ、ピガン、アブバカルバシェ、チュワンタナリマブラスタウ、ジャギ、ギュワネ、モシュレ、フォローシー、モケネ、マガシー。チュマガシー、マラン、パムヤ、シュワマラン。 Uh, ini kalau saya lihat、uh, Apa namanya Korupsi di Indonesia ini emang sudah Parah ya Maksudnya dalam arti kata ya sudah semacam Membudaya gitu ya Sehingga memang Perlu suatu penanganan Bukan hanya dari、uh, Pemerintah saja Maksudnya dari masyarakat juga perlu Dan ini emang mesti kita coba Mengadakan gerakan bersama-sama emang anti korupsi yang harus dimulai dari pemerintah sebenarnya ya. Karena begini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga itu emang korupsi ini akan tumbuh subur karena ada juga、eh, ini dari masyarakat, apa istilahnya,、eh, ada support dari masyarakat. Seperti kasus misalnya kalau kita ditilang oleh polisi ya k i t a Cenderung lebih,、uh, lebih Untuk memilih jalan Damai lah istilahnya kan Daripada kita harus ke pengadilan segala macam Karena emang dari sisi、uh, Biayanya mungkin akan jauh lebih besar Kalau kita m e ngurusnya ke pengadilan gitu Nah jadi emang Ini、uh, Merupakan satu apa namanya、uh, Penyakit kita bersama Karena emang kita 32 tahun Belakangan ini emang kita selalu、uh, Sudah di apa namanya Dibuat どういうことですか Hukuman t a r b e r a t s a m a i hukuman mati. g i t Untuk u kasus-kasus yang berat misalnya. Terus harus ada k e m i s k i n a n juga. Saya yakin kalau misalnya ada sok terapi seperti itu, pasti orang akan berbuat juga mikir. Terus kemudian tindakan preventif itu yang paling penting. Jadi daripada kuratif lebih baik preventif. gitu. Terus ada ini, maksudnya、uh, ada pemutihan. Katakanlah oke、okay, dari... saat hari ini misalnya, saat Kapan gitu kalau misalnya ada kor kor kor korupsi diterlaukan k u n d a n g u n d a n g yang baru misalnya sampai dengan hukuman mati pasti t e r d a saya yakin i t oke, terima kasih Pak Jun Pak Robert, selamat malam maaf, maaf. silahkan Bapak kalau pemerintah kalau saya lakukan itu sekarang lebih baik, artinya pemerintah lain yang dulu-dulu itu gak pernah ada Gubernur, Menteri, DPR masukin penjara itu belum ada. Meskipun sekarang belum maksimal, artinya masih dua tahun penjara, tiga tahun penjara. Jadi belum ada hukuman yang berat. Jadi harapan saya untuk pemerintahan selanjutnya mungkin jika harus ada namanya hukuman yang memiskin, memiskinkan para koruptor. Jadi semua aset hakamili k p e n d a n n y a termasuk. Uh, keluarganya pun juga harus disita. Nah, ini baru mungkin memberikan efek jera.、Eh, jadi, kalau pemerintahan selanjutnya bisa lebih baik, saya、eh, harap para koruptor juga mikir-mikir、uh, gitu l Kalau karena nggak mikir-mikir, karena paling cuma dua tahun, tiga tahun bebas. Oke,、okay. terima, terima kasih, Pak b a b o t a l i a selamat malam, k a l i a selamat malam, selamat malam, Bu Kiki. Iya, belum ada j e m a a dikenakan k a l a n Oh, baik. Uh, Selamat malam Bu Iya Bapak s i l a k a n Iya Kalau korupsi memang tidak bagus ya Seperti kita semua tahu ya、uh, Dan pendapat saya sih Dengan korupsi begitu Orang-orang、uh, tidak punya pengalaman Untuk menceritakan anak cucu Bahwa、uh, Itu k berhasil karena p e r l i n d u n g a n gini-gini gitu loh k a d a cerita gitu Anak kaya hanya korupsi Jadi itu tidak bagus gitu Terima kasih